Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma ba'd Ikhwati fillah Rahimani wa rahimahkumullah Melanjutkan yang tadi setelah Imam Ibnu Battah Menukilkan dari para a'imah Termasuk Imam Ahmad Menukil dari para ulama' Dan imam yang sebelumnya Sepakat mereka semua mencela dan membenci, melarang Bermajlis bersama ahlul khusumah, ahlul bid'ah Berdebat masalah agama Yaitu orang-orang yang yahudhuna fi ayatillah Yang memaksakan diri berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu Menafsirkan semaunya dengan ta'wil dan tahrif Kemudian perkara kedua yang disebutkan Ibn Battah wa iya kawal mira, waljidala fitdin dan jauhi olehmu pula percekcokan dan perdebatan dalam agama, fa inna daliqayyuh di sulhil. Karena itu menimbulkan kebencian kedengkian wayukhrij sahibihu wa ing kana sunniyan ila dan bisa mengeluarkan orangnya walaupun asalnya sunni kepada bid'ah. Ah. Ini perkara kedua juga sama bahayanya dari dengan yang sebelumnya ba'da zuhuril haqq setelah yang hak itu jelas bagi seseorang dia telah mengerti dan memahami Dengan Dalil dan hujah yang disampaikan kepadanya Jidal Perdebatan yang semacam itu Akan membawa orangnya Untuk meninggalkan sunnah Dan menyarat dia keluar kepada bid'ah. Seperti Ibnu Battah sebutkan li anna awwalam ala sunni minan naqs fi dinihi idza khosamal mubtadi'a mujalasa tahul mubtadi'. -mubtadi Pertama Kekurangan atau aib Pada agama seseorang Kalau dia Mendebat ahlul bidah adalah Majlis dia Dia duduk Bermajlis bersama mereka Julus Duduk Bermajlis Atau dalam satu majlis bersama mereka Ini Ibnu Bato sebutkan Naks din menunjukkan kurangnya agama seseorang keif bagaimana itu bisa terjadi karena pertama dengan bermajlis berarti kamu menyerahkan pendengaranmu kepadanya kamu dengar masuk di telingamu dari subhat-subhat dan kebatilan mereka, makanya dari pendengaran itu terwariskan kepadamu albs. Kamu jadi bingung, kamu jadi rancu dan ragu tentang. Sesuatu yang semula kamu yakini kebenarannya Itu yang paling ringannya Ghonimah paling besar Yang akan mereka peroleh adalah Menciduk kamu Keluar Kamu dalam cengkraman mereka Dikeluarkan dari sunnah dari manhaj salaf ini kepada kebatilan dan kesesatan mereka wal maka kalau ditanya dari mana asalmu asalnya bermula kok semua itu bisa terjadi keraguan kerancuan bahkan keluar dari yang semula di dalam manhaj salaf sunnah menjadi beda awal mula Balak ini terjadi Karena dia Mau bermajlis Bersama mereka Di sini permulaan balak Di sini bermula Agama dia Berkurang Makanya disebutkan Al-Mujalasa Turithul Mujanasa Dari bermajlis mewariskan kepadanya mujanasa satu jenis sama jenisnya kalau kata orang awam di kalangan orang Arab mengatakan wamajales janas orang yang bermajelis artinya bergaul Bersama seseorang Ya dia akan menjadi sejenisnya Serupa Dengan orang yang dia duduk Bermajlis dengannya Karena mereka orang yang Hayar Bingung Gak ngerti agamanya seperti apa Gak ada kejelasan Gak punya hujjah ilmu Maka kamu akan sejenis seperti dia Jadi bingung Al-Iyadzubillah enggak tahu kebenaran itu seperti apa enggak faham hujjah dan enggak faham ilmu dan dalilnya Makanya kata Ibn Battah Yuhdithul Ghil Ini membuat kedengkian dan permusuhan, kebencian Wa yukhriju sahibahu wa inkana sunnian ilal bid'ah dan mengeluarkan orangnya yang semula sunnah kepada bid'ah. Di sini awal permulaannya. Awal yadkhulunaks vidinihi. Kekurangan agamanya itu bermula dari sini. Kemasukan dari sini. Kesalahan langkah pertama dia. Mau bermajlis. Mau duduk otomatis, kalau sudah mau majelis ya mau nggak mau kamu harus pasang telinga untuk mereka. Ada kalau istilahnya orang awam take and give, bukan kamu aja yang bicara tentunya. Mereka sekarang gilirannya bicara, kamu kulaan, kamu ngambil dari mereka dari situ akan banyak syubhad masuk kepada dirimu Imam Ibn Battar rahimahullah menyebutkan ini berarti mukhasoma khisom Perselisian, percekcokan Ini gak akan mungkin terjadi tanpa adanya mujalasa Tidak mungkin terjadi tanpa adanya bermajlis bersama Berarti hukum asalnya memang Hukum asalnya yang diketahui, dinukilkan dari para ulama salaf semenjak dahulu dari para sahabat tidak bermajlis bersama ahlul bidaah tidak duduk bersama dalam satu majlis bersama mereka wa munadharatahu iyahu begitu pula munadharah diskusi atau perdebatan dengan mereka Mungkin sebagian orang akan mengatakan lu perlu kita, saya pinginnya mendakwai mereka. Kalau enggak bagaimana kita mendakwai mereka? Ya harus bermajelis. Saya pingin menasehati mereka. Menjelaskan kalau mereka itu sesat, batil, enggak benar. di sini para ulama membedakan beda antara munasoha kalau itu nasehat yang ingin kamu sampaikan dengan mujalasa bermajelis atau duduk dalam satu majelis bersama mereka Kalau nasehat banyak pintunya. Enggak harus dengan kamu tulis, kan bisa. Kamu tulis nasehatmu. Aku nasehatkan padamu aku melihat kamu begini-gini ini, begini. bukti-bukti yang dia ucapkan ini dan menyalai Quran, menyalai manhaj salaf, kita tahu ayat tafsirnya begini, hadis, ucapan Imam fulan gini, kasihkan ke dia. Biar dia baca. Atau suara, kamu rekam, kamu kasihkan padanya. Bisa, nasihat banyak caranya. Tidak harus bermajlis. Tidak harus kamu duduk bermesraan, duduk bercengkrama dengannya. Ada kemesraan, ada keakraban Ketawa ketiwi antara kamu dengannya. Ini yang dicela dan dilarang, I'ma masalah ataupun nasihat bab lain. Makanya kala mussalaf nur. Pernyataan-pernyataan a'immah itu punya cahaya. Karena memang semua itu didasari oleh ayat-ayat Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. maka dengan ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Battah yang telah lalu penjelasannya yang pertama tentang mujalasa bermajelis bersama mereka dan telah lalu yang kedua perkara berdiskusi debat take and give bersama mereka dicela dilarang seperti beliau katakan, Ibn Battal layak man yang yudhil alehi min dakiil kalam, wakhabithil qaul ma yaftinu, au layaftinu, karena dari situ mereka bisa memasukkan, menyisipkan dakiil kalam, permasalahan-permasalahan yang rumit dan Jeli sekali, kecil sekali, yang mungkin enggak pernah kamu dengar dari para ulama dibahas oleh mereka sejauh itu terkara, terkhusus masalah-masalah hibiat, -masalah perkara yang gaib-gaib, nah. bahas masalah sifat-sifat Allah yang maha mulia, asma. Bagaimana kalau begini, berarti ini begini, lalu bagaimana ini. Kan ini maknanya begini berarti. Dirumitkan pembahasannya, awal kamu mendengar. Gak pernah sebelum itu kamu dengar, yang kamu dengar dalam pengajian, dalam kajian, ahlu sunnah dari para salaf, aruf. Kamu imani sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, dalam sunnah Maruf kaidah halus sunnah Tapi ini tidak Dibahas oleh dia Diurek-urek lebih dalam dikorek korek Jauh pembahasannya Di luar apa yang dijelaskan masalaf. Allah turun Misalnya ke langit bumi Kif turun, bagaimana turunnya Ini sifat bagaimana kita bisa terima Turun berarti begini, begini. Lalu bagaimana arsnya berarti kosong ditinggal turun ke bumi lalu bumi itu terus waktu itu berputar di sini malam di situ siang di sini siang di situ malam tiap waktu ada malam ada siang seperti tiga malam di sini seperti tiga malam di situ kapan allah turun berarti kapan naiknya hal-hal yang semacam ini dikorek-korek dibahas-bahas sesuatu yang nggak ada ilmunya bagi dia tidak ada pendahulunya Dari Para sahabat Dan tabi'in dan para imah Kamu gelagapan akhirnya Gimana ini Kamu tidak bisa Menghadapi sebuah-sebuah Yang begitu kencang dan tajam Mungkin secara umum kamu tahu Ini tidak benar orang ini tapi kamu membantahnya secara ilmiah, secara ini enggak bisa. Makanya kata Ibn Bato bisa memfitnah kamu. Fayahtaj atau uh, syubhad itu. Yahtaj an yatakallah min ra'ihi mimma yarud alaihi qawlan. Kamu merasa butuh untuk bantah pendapat apa yang disampaikan olehnya. Padahal lai salahu asal tidak wujud. Walabayan fitnizil nggak ada ayat yang kamu ketahui. Dasar kamu membantah, kamu nggak punya ilmunya. Bagaimana penafsiran para imas alaf? Bagaimana penjelasan para ulama? Kamu nggak pegang senjata itu. Hadir-hadir Rasul, syarah para ulama tentang itu. Tapi kamu ingin bantah. Hanya yang memaksakan diri. Nggak maksudnya begini, aneh begitu. Dia pakai rasio. Kamu bantah juga dengan rasio semula. Kamu ingin membela sunnah. Kamu ingin mempertahankan manhaj salaf. Kamu tahu ini aqidah harus diterima. Tapi kesalahan kamu, kamu bantah dengan rasiomu sendiri, sakalakalan saja, sekiranya menurut kamu bisa menepis subhat-subhat mereka, tetapi di situ justru fitnah akan menimpa kepada akidahmu syubhat akan masuk dalam dirimu karena ketika itu Tarudul kalam bi kalam kamu bantah mantik rasio begini dengan rasio lain jidal bil jidal kamu bantah jidal dengan jidal bukan dengan ilmu Bukan dengan kala Allah, kala Rasul Bukan dengan fatwa Atau penjelasan para sahabat Nanti kamu bantah kebidahan dengan kebidahan yang lain Makanya para ulama salaf katakan Maaflah sahibu kalam qat Walah nasara sunnatah sahibu kalam qat Gak akan Ahlul kalam tadi pinter ngomong saja Dengan rasionya Walaupun dia maunya membela sunnah Tapi tanpa ilmu Gak akan dia Bahagia Tidak akan dia membela sunnah Dengan cara seperti itu Karena sunnah Hanya bisa Dan hanya boleh Dan hanya benar dibela diperjuangkan dengan cara yang sunnah pula dengan cara ahlul haq dan kaidah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' Ulum Wal Hikam Allah tansurul haq illa bi tariqati ahlil haq Kamu mau membela al haq harus dengan caranya ahlul haq kamu membantah ahlul batil. Ya harus dengan caranya ahlul hak. Bagaimana mereka membantah. Bukan dengan caramu sendiri. Dan banyak. Berapa orang. Yang maunya mungkin membela al-haq. Tapi bukan demikian ahlul hak. Membela al-haq. Makanya kata Imam Ahmad. La takul fi masalah illa walakafihah imam. Jangan kamu bicara dalam satu masalah kecuali kamu punya imam. Artinya kamu punya pendahulu dari para ulama. Ini penjelasan imam Ahmad. Ini imam syafi'i Abu Kilabah, Sufyan Asaouri, Abu Hurairah, Ibn Abbas begini. Punya pendahulu. Cara kamu membantah dengan rasio Dengan kalam, dengan mantik yang Sama Kalau kamu ditanya pendahulumu siapa Dengan cara seperti ini A'imah salaf yang mana Yang berbicara seperti yang kamu sampaikan ini Tidak ada Berarti kamu telah membela Dalam tanda kutip Membela sunnah tapi bukan dengan cara ahlu sunnah. Nampak terbukti, nggak ada ulama yang berbuat seperti kamu, nggak ada yang bicara seperti kamu. Makanya penting. Anla tansur al illa bi tarikati ahli al Ikuti para ulama. Contoh, jangan buat aturan sendiri. Jangan buat cara sendiri walaupun dalam niatan Untuk membela kebenaran atau memerangi kebatilan Dari permasalahan ini Permasalahan membantah ahlul bidah. Kalau seseorang itu tolebu ilm, penuntut ilmu, artinya dia punya ilmu yang mapan, faham akidah, belajar dari seorang alim, seorang syekh yang makruh, dari para masyahe sunnah. Dia kuasai itu dalil-dalilnya, penjelasannya. Dia tahu syubhat-syubhatnya mukdzila, jahmia, asharia, maturidia, Shia, kawarid dan yang lain-lainnya. Dan dia tahu membantahnya dari penjelasan para aiman dan para ulama. Tolebu elm. Betul betul seorang penuntut ilmu yang matang. Maka itu pun kata Imam Ibn Babtoh orang Terbagi melihat situasi dan kondisi. Yang pertama, kata Menubato, kalau bersamamu ahlu sunnah banyak ansor ansor bersamamu ikhwah ala bersamamu jamaah yang begitu banyak dari kalangan salafiyin ahlu sunnah artinya majlis-majlismu majlisnya ahlu sunnah kalau kamu berbicara mereka semua akan mendukung dan menguatkanmu membela mu namun mereka juga faham sunnah kalau ada yang nyeleneh mereka segera membantah menolak mengingkari yang batil itu dan orangnya di sini berarti alghalabah li ahli sunnah Mayoritas atau yang mendominasi adalah ahlu sunnah alul bid'ah zalim dalam keadaan rendah dan hina dalam posisi semacam ini kalau dia berani mengungkapkan dan menyampaikan kebatilannya bantah. Kamu yang talibul ilm Dan majlis-majlis ahlu sunnah bersama mu banyak Dari ahlu sunnah bantah Ini tidak benar Ini batil Menyalahi salaf Yang kita tahu disebutkan oleh syukur Islam, Begini ibnu Battah Al-Lalikai Fulan-Fulan Kamu terangkan kamu babat Habis itu kebatilan Ini kondisi pertama Untuk membantah kebatilan mereka nah. Dan posisi seperti ini Rasulullah s.a.w. sebutkan Likulli syai iqbal wa idbar Segala sesuatu itu hadis di Tobroni ada majunya, ada mundurnya. Wa ina min ikbalihad dhiin dan termasuk dari majunya agama Rasulullah sebutkan satu kabilah, satu suku, semuanya ahlu sunnah, semuanya alal haq. alal manhaj. Ada satu dua orang mungkin Yang nyeleneh dari mereka Mengikuti kebatilan Kalau ini bicara Semua akan nyerang mereka Kamu salah, kamu batil Kamu ngawur, kamu sesat Kamu gak benar menyimpang Semua akan menghujat Semua akan mengingkari Sehingga kalaupun ada Satu dua orang ini Dalam keadaan terhina Terinjak, lemah Nah tidak berani menampakkan ujung giginya. Ini kemajuan agama yang mendominasi adalah agama al-haq. Wa inamin idebar hada din. Tapi ada pula dari kemunduran agama sebaliknya. Suku atau kabilah yang ada semuanya na'udzubillah. Mayoritasnya alal bedah. Alal batil. Kamu saja gampangannya. Kamu seorang diri. Atau bersama istrimu misalnya. Misalnya itu. Keluarga besar kumpul. Ya. I. Kumpul semua. Tumpul. Blek. Di satu majelis Kumpul semua Kakak, adikmu, paman, bibikmu Gulos, pupus-pupumu Semuanya kumpul Dalam keadaan semuanya Ahlul batil, enggak mengerti sunnah itu apa Yang menguasai majelis mereka Kamu mau Menyampaikan sunnah Mau menyuarakan Begini yang sunnah Syariat mengajarkan kita begini Rasulullah Sesalah menyampaikan begini. Para ulama menjelaskan begini. Aimasalah begini. Binbas begini. Albani kamu bicara begitu, semua menghujat kamu. Semua menolak, semua mengingkari. Wah, kamu sok pinter, sok sucius, jangan sok tahu kamu. Semua seakan mereka lah yang benar. Sehingga kalaupun ada satu dua orang di tengah-tengah kebanyakan itu, dalam keadaan mereka yang tertindas. Mereka yang lemah. Terinjak seakan-akan. Gak bisa kamu bersuara. Kekuasaan ada di mereka. Sulit bagi kamu untuk. Membela atau menyuarakan. Alhamdulillah. Gak depi sekian banyak orang. Bayangkan kalau itu suku. Kobilah yang begitu. Banyak. Isinya hanya satu dua orang yang menyuarakan al-hab dihujat semua oleh mereka. Maka itu kemunduran agama. Rasulullah saw. Sebutkan. Nah, makanya e, ini benubah sebutkan. Kalau itu majelis ahlu sunnah bersama mu'alhul sunnah. Mayoritas maka bicaralah Sampaikan Al-Haq banta itu yang batil. Maka dia tertindas dan terhina. Tidak berani untuk macam-macam menyampaikan subhatnya. Yang kedua. Ketika Ahlul Batil ini. Melontarkan subhatnya. Kepada orang yang do'if. Fil'ilm. Lemah dalam ilmu. Ini orang. Ahlu sunnah mungkin. Atau awam ahlu sunnah. Lemah gak tahu menau tentang ilmu. Gak faham itu dalil. Pendalilannya bagaimana. Penjelasan ayat ini seperti apa. Hadis. Mudah dikelabui. Oleh mereka Maka Kamu khawatir Akan berpengaruh Subhat orang ini Dan penyimpangannya kepada sekian banyak Saudaramu Bantah Jelaskan tidak benar Ini batil yang hak demikian Sampaikan ilmumu Ayat begini Maknanya hadith nah. Karena mereka seringnya Menyalahgunakan ayat Mensimpang siurkan penafsirannya Semua mereka sendiri Seakan bagi orang yang lemah Dalam ilmu benar Mereka tafsirkan, misalnya, maruf di kalangan mereka. Nah. Ayat ketika Allah katakan, Inna aradnul amanat Taala samsat wal ard wal jibali fa abaina ayah milnah wa ashfaqna minha wa hamalal insan. Quran ini, amanat ini, ditawarkan Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung dan semua menolak untuk menerimanya amanat apa ini amanat di sini bukan syariat bukan amanat syariat artinya gak mungkin langit disuruh sholat bumi disuruh sholat gunung disuruh bayar zakat langit, bumi, gunung disuruh puasa bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya gak mungkin karena itu benda mati dan seterusnya tapi yang dimaukan di situ adalah khilafah. Kepemimpinan dunia. Untuk memimpin dunia ini kekuasaan. Orang kalau lemah ilmunya kan akul. Ah rasional. Masuk akal betul. Enggak mungkin gunung suruh bayar zakat. Enggak mungkin langit suruh puasa, apanya yang puasa makan apa dia sehingga suruh puasa. Padahal ini batil, enggak benar. Sama sekali. Syariat amanat yang Allah maksudkan. Dan Allah memberi kemampuan dan kekuasaan kepada makhluknya. Walaupun dia semula makhluk mati memang. Tidak bernyawa. Langit, bumi, gunung. Tapi Allah beri kemampuan untuk memahami, untuk idrak, mengerti apa yang Allah perintah. Makanya mereka marah ketika mendengar Nasara mengatakan Allah punya anak. Murka langit bumi gunung. Almuhim contoh saja bagaimana mereka mengkelabui orang dengan subat-subatnya dan yang semacam itu banyak sudah mempermainkan ayat-ayat Allah. Almuhim kamu khawatir saudaramu yang lemah iman ini ada tiga orang misalnya empat orang ini kurang lebih di majelis. Bersamamu kamu tahu orang-orang awam, miskin, kasihan, gak paham dia banyak permasalahan agama. Ini orang bawa syubhat bantah, selamatkan ini. Terangkan yang hak demikian. Orang-orang yang paling mengerti agama ini, para sahabat, begini keyakinannya. Para tabi'in, para imam ulama kita, begini manhajnya. Kamu bantah. Dan ini pun kamu tidak bermaksud duduk bersama mereka. Tidak dikatakan ini bermajlis. Karena tujuan kamu tidak bermajlis sama mereka. Subhanallah kebetulan. Nah ya ini sa misalnya saja contoh kasus saja. Ada undangan makan. Makan-makan biasa. Uzumah istilahnya. Atau itu walimah Atau apakah kalau kamu datang di situ kumpul bersama berapa orang, ahlul khair awam enggak ngerti apa-apa. Subhanallah satu dari yang hadir ini ternyata orang yang punya subhat bicara di majelis anu masalah akidah itu begini begini akan meracuni sekian banyak orang. Sudah kamu terpaksa harus membicarakan itu pun kalau kamu punya kemampuan ilmu. Thalibul ilmi kamu punya bekal senjata untuk menjelaskan begini ahlu sunnah. Begini salaf. Tidaknya bantah ini orang. Ini kondisi kedua. Yang ketiga. Kalau hanya kamu dan dia. Ahlul bautil. Tidak ada yang lain. Dalam posisi seperti itu, jika kamu terjebak dalam e, tempat tertentu bersamanya, gak usah kamu bantah. Gak usah kamu debat. Kata Ibn Battah, biarkan sudah. Dia ngomong ceriwi sampai bibirnya jebol, biarkan. Jangan kamu ladeni, jangan kamu layani. Anggap radio rusak. Jangan kamu layani sekali-kali. Karena gak ada orang yang akan terpengaruh. Hanya kamu dan dia. Bertemu. Dan itu penghinaan kepadanya. Perendahan. Bagi dia yang berbicara. Ada murrod. Makanya di sini makna yang ini. Yang para ulama salaf sebagian katakan, layu redu ala mubtadiq bimithlis suku tidak pernah dibantah kepada mubtadiq seperti dengan diam, didiamkan, tidak digubris, dicuekin, istilahnya. Kalau dia punya perasaan kan semestinya terhina, tu anak ngomong tak diperhatikan. Karena kalau dia perhatikan kan artinya ada tanggapan kan, misalnya kalau kamu layani lo nggak gitu ya si ayat bukan gitu lo nggak ini ah dia jadi karena kamu layani ini begini begini lo nggak bisa ini akhirnya ada take effect tadi tapi jangan kamu sibukkan diri dengan baca apa atau apa ini kan ngomong sendiri akhirnya nggak dilayani itu penghinaan. Nah makanya Imam Bukhari Rahimahullah di sahihnya Membawakan asar dari Imam Sufian Rahimahullah Mengatakan Al-istima' ainain Mendengar itu Dari kedua Mata Mendengar Itu dari kedua Mata Artinya Kamu tahu orang ini serius Mendengarkan kamu Konsentrasi Betul-betul mendengar kamu Kalau kamu lihat pandangannya masih tertuju Kepadamu Begitu matanya sudah tidak kepada kamu Berarti harap Itu gak mendengar kamu orang ini Berarti dia gak serius Gak konsentrasi untukmu itu secara umum makanya nggak baik bahkan dalam muamalah sehari-hari misalnya kamu diajak bicara temanmu misalnya ini ah gimana ini <kuh> walaupun dia jawab misalnya tapi sambil main tapnya misalnya oh nggak tahu ya di mana itu antum kapan perginya kamu ya matanya kesini tapi seakan dia ngobrol bersamamu sesungguhnya dia gak, gak serius bersamamu itu penghinaan dan bukan hal yang terpuji orang bicara tetapi pandangannya tidak tertuju kepadamu, gak konsen makanya kata Imam Sufyan pendengaran itu dari kedua mata kalau sudah matanya tidak tertuju kepadamu berarti gak peduli kepada kamu orang ini nah. ini kalau kondisi ketiga yang Ibnu Batol sebutkan ketika tidak ada orang lain hanya kamu dan dia subhanallah terjebak di satu situasi apa gitu. Nah. bahkan Dibiarkan orang ini dalam keadaan dia sakit hatinya sangat Karena tidak ada yang melayani dan tidak ada yang mau serius mendengar ucapan dan perkataannya Demikian tiga kondisi majelis yang Ibnu Batos sebutkan. Kembali majelis pertama itu majelis Ahlus Sunnah. Kamu yang berkuasa istilah. Ahlus Sunnah yang menguasai saudara-saudaramu yang di atas manhad salaf. Ada yang berani menyuarakan kebatilan patahkan segera bantah dengan ilmu. Yang kedua tadi, kamu dalam situasi di tengah orang-orang yang lemah keilmuannya, awam. Kamu iba, khawatir terpengaruh oleh subhat ini orang, maka kamu bantah juga, kamu selamatkan jika kamu punya kemampuan untuk berbicara dan membantah itu dengan ilmu. Jangan hanya dengan emosi. Dalam posisi kedua ini. Karena fitnahnya. Fitnahnya. Kadang ini yang punya syubat alul batil. Akhlak Masya Allah. Fitnah. Memang. Dikenal dengan akhlaknya Masya Allah. Orang yang santun. Terlihat orang yang sopan. begini. Entara kalau kamu gak punya ilmu tapi ingin bantah, Wah bisa. Wabamu oh, musalah, ini Diam. Apa? Oh, kayak ngajak mau kelai. Akhirnya negatif penilaian orang kepadamu. Oh Preman ini orang ternyata. Akhirnya ahlu sunnah yang tercoreng namanya. Yang terangkat siapa? Ini. Allah dihadapi dengan akhlak. Dengan senyum. Dengan sopan. Orang kan nilainya begitu. Awam, miskin, orang-orang jahil. Karena kalau kamu enggak mampu jangan memaksakan diri, apalagi dengan emosi belaka. Ya, kamu keluar dari majelis karena saya enggak bisa khawatir. Tapi yang dibicarakan kalau kamu punya kemampuan, kamu talibul ilm, paham. Ini syubhat, ini batil, enggak benar. Ayat begini penafsirannya. Itu penafsiran siapa? Kita harus tafsirkan Quran, kaidahnya begini-begini harus dengan salaf para ulama begini-gitu. Nah, yang ketiga tadi ketika tidak ada orang lain yang dikhawatirkan untuk terpengaruh dengan shubhat-shubhatnya, maka biarkan kamu biarkan. Dia bicara apa? Jangan kamu pedulikan, jangan kamu beri, jangan kamu layani, kamu sibukkan dirimu dengan yang lain, berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, sehingga ini seperti orang gila. Nah, orang bicara tanpa ada lawan bicaranya orang apa? Perlu dipertanyakan kesehatan akalnya. Enggak ada yang melayani dia kok bicara terus. Nah. Al-muhim itu tiga kondisi yang Ibnu Battah rahimahullah sebutkan, orang pasti akan menghadapi salah satu dari ini. Kamu pertimbangkan di majelis mana kamu sekali lagi itu kalau kamu punya ilmu. Thalibul ilm mampu untuk berbicara dan menyampaikan hujah dan mematahkan hujah-hujah mereka ini dengan ilmu, wallahu taalaalam, wassallallahu alaihi nabiina muhammad, uh, itu yang bisa kita kaji dari ibadah enam.